Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak dan majelis alhabaib alfadhala, majelis alasadi da alkurama, Bapak-bapak hadirin yang kita sebagai masyarakat ahli sunnah wal jamaah Zaman sekarang ini Jangan pernah takut Ditutup bid'ah atau syirik Atau apa saja Haram dan lain sebagainya Oleh orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah Apalagi kita yang Kalau biasanya sebagian dari kita Di hari Jumat Itu kan kita banyak Datang kepada keluarga kita Atau makom keluarga kita Yang telah mendahului, dipanggil oleh Allah Sesepuh-sesepuh kita Kita datang kepada mereka Untuk berziarah, untuk Mendoakan mereka, sekaligus Untuk mencari keberkahan Apalagi yang kita datangi adalah Orang-orang soleh Bala wali, barul awliya, orang-orang soleh Orang, -orang, soleh, orang berilmu, nah ini memang Disunahkan di dalam akidah al-sunnah wal-jamaah Karena itu jangan takut Kalaupun kita ziarah kubur, biasanya zaman sekarang langsung dituduh kamu datang ke kuburan ini syirik. Kemudian kalau kita mengusap nisan dari orang-orang soleh diantara kita, juga dikatakan kamu jangan menyembah kuburan, karena menyembah kuburan itu hukumnya syirik. Yang kita boleh menyembah kepada Allah itu adalah tuduhan yang tidak beralasan. Karena apa? Karena orang datang ke kuburan itu kita, ini niatnya adalah ziarah kubur. Apa yang dilakukan dalam ziarah kubur? Pertama disunahkan kita ini baca doa untuk ahli kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat yasin untuk mayit kalian. Kelaut Tirmizi dioret oleh Imam Tirmizi. Nah, apa yang kita lakukan? Kapan kita membaca yasin untuk mayit kita ini? Apakah tatkala mayit itu dalam yughorghir tatkala uh, nazak itu boleh kita lakukan Tatkala mayat itu dalam keadaan nazar Itu boleh dan sunnah untuk dibacakan surat yasin Itu namanya belum dicabut nyawanya, belum wafat Padahal Nabi sendiri mengatakan Ikra'u yasin ala mauta'akum Bacakan surat yasin untuk mayat kalian Kapan sempurna dinamakan mayat? Yaitu bilamana roh sudah lepas dari jasadnya Berarti kapan itu? Boleh tatkala dikuburkan atau menjelang dikuburkan setelah dimandikan, disolati, kemudian kita baca yasin Itu boleh dan baik Atau namanya mayit juga boleh setelah sehari, dua hari, bahkan setahun, dua tahun juga namanya mayit Nah di sini kita diperintahkan kalau ziarah kubur adalah untuk membaca surat yasin Itu salah satu Yang kedua kita juga kalau memang di dalam kuburan tersebut dihuni oleh orang-orang soleh Para orang-orang terdahulu melakukannya Bahkan Imam Malik R.A. juga mengusap petilasan Nabi kemudian dicium. Nisan Nabi itu dicium. Karena Imam Malik itu adalah salah seorang ulama ahli Madinah. Orang Madinah yang jarang keluar dari kota Madinah. beliau sangat berhatian dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan makam dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Di zaman Imam Malik yang namanya petilasan Nabi atau makamnya Nabi Doreh itu... Dijadikan tempat mengalap barokah Ngambil barokah Itu demikian Jadi orang-orang terdahulu mengamalkannya Kalau sekarang ada orang mengatakan Oh syirik dan segala macam Itu berarti menuduh ulama ulamak salaf Telah berbuat salah Apalagi kalau disampai dituduh syirik Naudhubillahimin Masalah muslimin banyak sebenarnya Masalah tabarukan Ini dalilnya banyak sekali Bahkan konon diriwayatkan di zaman dahulu Ada seorang soleh yang bernama Beshir Bisyr bin Harits radhiyallahu taala anhu. Ini Syekh Bisyr ini adalah orang yang ahli ibadah, Istiqomah di dalam ibadahnya. Karena istiqamah dalam ibadahnya maka Allah memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Ini luar biasa. Orangnya biasa, ya orang berilmu tapi bukan yang menonjol. Yang menonjol justru di dalam keistiqaman di beribadah kepada Allah. Subhanallah Allah mengangkat derajatnya sahabat Syekh Bisyr ini. Suatu saat Sepeser ini menyentuh sebuah semangka. Jadi beliau tatkala lewat gitu ada semangka disentuh oleh beliau, semangka tersebut. Setelah itu, subhanallah, setelah beliau lewat, orang-orang pasar berebut mau membeli semangka ini. Ya seperti dilelang demikian. Di saat yang bersamaan ada segerombolan orang ya ya yang biasa majelis, biasa duduk-duduk obrol ngalor, ngidul ya. ngalor kemana-mana yang tidak ada arti di dalam uh, ibadah, ya nongkrong lah kalau orang sekarang nongkrong macam-macam orang nongkrong, tidak harus maksiat seperti minum komer, tidak harus orang nongkrong kadang-kadang, kalau zaman sekarang main skak, main remi ya main-main sepanjang itulah kemudian mereka ini biasanya cari makanan-makanan, ya kalau zaman sekarang mungkin cari kacang goreng ya telokotok dan segala macam semacam itu. Kebetulan ini kumpulan ini uh, urunan. Urunan mendapatkan 20 dirham. Zaman itu 20 dirham cukuplah. Mungkin saya gambarkan kalau zaman sekarang ya 250 ribu lah barangkali demikian. Dia uh, perintah pada salah satu dari temannya itu, "Hei, kamu belikan makanan untuk apalah, kamu ke pasar, nanti kita majelis di sini, kita duduk-duduk nongkrong ya sampai malam, biasalah ngobrol-ngobrol ya." Umum kan dilakukan polisi segolongan dari kita kan umum gitu. Spon Allah, ini sang utusan, saya sebutkan sebut saja namanya Abdullah gitu aja gampangnya ya. Ini Abdullah pergi ke pasar. Ingin belanja macam-macam. Ya kalau sekarang belanja minuman ya, apa Coca-Cola atau apa semacam itu, kacang, Garuda dan segala macam barang kali. Gambaran mudanya itu ya. Spon Allah, mau beli ternyata dia melihat kok ada orang berkerumun di sana itu. Ada apa? Penasaran dengan in Abdullah ini Lantas si Abdullah ini datang ke kerumunan itu Ternyata terjadi transaksi Untuk pembelian semangka Sebuah semangka Yang satu menawar Kalau sekarang satu menawar 25 ribu 150 ribu Yang ini dan segala macam Akhirnya tanya ini Abdullah Ini ada apa? Baru Orang-orang memberitahukan Oh Masya Allah ini semangka Barusan disentuh oleh Syekh Bishir Oleh Syekh Bishir bin Harith orang yang uh, kehidupannya sangat luar biasa, soleh dan penuh dengan keberkahan, maka tanpa pikir panjang uang 20 dirham kalau gambaran saya 250 ribu, ya, langsung ditawar. sudah pak, saya beli semangka ini 250 ribu akhirnya diberikan karena dia pembeli terbanyak uangnya, setelah dibeli, dibawa kembali ke tempat kumpulannya dia ini Maka ditanya sama kawan-kawannya. Hei Abdullah, kemana aja kamu? Lama kami tunggu. Oh iya, saya sedang transaksi. Mana belanjaan kamu? Makanan-makanan mana? Ini aku bawakan semangka. Tentu saja kawan-kawannya. Kamu ini gimana sih? Kamu ini teges apa gak teges? Rongan itu seket ditukang semongkong. Teges apa gak teges? Katanya Abdullah, oh bukan gitu ceritanya. Ini semangka sudah pernah disentuh oleh tangannya Syekh Bishr bin Harith Nabi Taala. Kamu tahu tak siapa uh, Bishr uh, bin Harith ini? Ini ada orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai orang-orang berebut untuk ngalap barokah dari syekh ini. Kemudian sebagian dari mereka yang duduk mengatakan Subhanallah kalau orang soleh Orang soleh, orang al-ibadah, ternyata dimuliakan demikian oleh Allah di dunia. Sampai orang-orang berput barokahnya. Kira-kira gimana besok kalau Sheikh Besir bin Haris ini wafat dan di akhirat. Pasti akan mendapatkan mahkom yang sangat tinggi. Kalau demikian ada apa, ada apa kita ini? Majlis-majlis ini ada apa? Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Mending kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Maka sejak itu kumpulan ini menjadi orang-orang soleh. Berkat barokahnya, semangkanya. Syekh Beshir bin Harith R.W.T. Nah ini yang luar biasa. Karena barokah. Namanya barokah dari amalan yang baik. Bisa mempengaruhi orang lain. Demi kebaikan semuanya. Mandalah kita contoh orang-orang semacam demikian kita berbuat baik mudah-mudahan kita diberi kehidupan yang barokah oleh Allah subhanahu wa taala ya kalau barokah dari mana-mana petilasan orang baik itu bagus dan sangat dianjurkan oleh syariat tapi jangan salah jangan salah nanti ngalah barokah tempat kuburan tapi kuburannya itu bukan kuburan orang-orang soleh kadang-kadang ada orang carilah wangsit nah ini bukan ngalah barokah ya kekeliruan ini cari apa cari togel ini juga salah, bukan itu tempatnya. Apalagi zaman sekarang ini ya, zaman sekarang lagi bombeng ini cincin akik ini batu akik ya. Boleh kita beli batu akik enggak haram. Bukan harganya sampai 1 miliar boleh. Tapi bukan itu barokahnya. Kalau untuk kesenangan saja tidak apa-apa. Seperti zaman dulu pernah ikan lohan bisa harganya ratusan juta ya. Apa? Setelah itu bombengnya habis ya rendah lagi harganya cuma ikan digoreng kan gitu ya. Itu kepermainan pasar. Bukan itu maksudnya barokah. Kita boleh misalnya, oh saya boleh enggak boleh dak beli cincin ake, oh boleh. Sekarang lagi harganya mahal ya boleh saja. Tapi bukan itu yang namanya barokah. Itu hanya hobi saja, kan gitu ya. Nah, tapi kalau itu diyakini, wah cincin ini yang mempengaruhi kehidupan saya, bisa menentukan kehidupan saya untuk baik dan segala macam. Ini bisa syirik, naudzubillahimindzalik. Tidak boleh yang demikian ya. Kalau hanya hobi-hobian boleh, tapi bukan diyakini membawa kemanfaatan dari Zatnya sih sama cincin itu sendiri karena zaman sekarang ini musimnya di mana mana ake ake ake ya di televisi ake di koran ake di pasar ake ya boleh kita beli tapi jangan salah jangan jadikan itu sebagai sesuatu sumber barokat tidak sumber barokah boleh demikian misalnya ini misalnya sini ada Habib Muhammad ya masya Allah beliau ini bawa cincin ake oh saya kepingin bebarokahnya bukan ake tapi Habibnya ini itu boleh Jangan dipercaya cincinnya ini putunya sangat bermanfaat bisa membela kebenaran segala macam bukan. Kalau ini kasarnya dulu dipakai sama Habib sepuh misalnya Habib Muhammad, oh boleh kita pakainya. Kita beli bahkan kita beli 1 miliar pun bukan cincinnya tapi apa ngelab barokah dari sang pemakainya sebelumnya itu boleh. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menerjemahkan barokah itu apa, harus pandai-pandai, jangan sampai salah. Kalau salah sedikit bisa syirik, naudzubillahi minzalik. Tapi kalau benar, maka itu ada tuntunannya dari syariat. Wa asyrul muslimin, mudah-mudahan sampai serangkai ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khada wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.